Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat menggunakan baju koko putih tipis tapi tidak memakai baju dalam, apa hukumnya? Selama menutupi warna kulit, satu, selama baju ini baju yang kita gunakan untuk salat selama menutupi warna kulit. Dua, tidak terbuka auratnya, maka sah. Faham? tetap tetap sah salatnya. Contohnya saya pakai koko putih. Kadang koko putih itu masih terawang. Sehingga kelihatan warna kulit warna kulitnya. Paham tidak? Ah dilihat dulu kira-kira terbuka enggak auratnya. Kalau aurat laki-laki kan antara pusar dan lutut. Kadang ada orang pakai sarung, naik sampai ke atas pusarnya. Sehingga enggak kelihatan auratnya, yang kelihatan cuma punggung doang. Maka enggak apa-apa. Tetap sah. Tapi Ustaz, kelihatan warna kulitnya. Tapi auratnya tidak terbuka. Masalah adab itu masalah lain lagi. Kita berbicara sah tidaknya. Kecuali terbuka auratnya, kelihatan yang di bawah pusar di belakang. Di kan pusar melingkar ke belakang. Berarti di belakang oh itu udah bagian bawah pusar itu misalkan. Maka tidak sah, berarti sama saja terbuka aurat Auratnya Jadi syarat pakaian Untuk menutupi aurat kita ketika Satu, menutupi warna kulit Dua, tidak terbuka Auratnya, tidak kelihatan Auratnya Kelihatan aurat pun Belum tentu langsung batal, enggak Kalau terbuka Terbuka langsung dia tutup Maka tetap sah, boleh dia lanjutkan Tapi kalau terbuka masih nyantai Leha-leha, ya batal Contoh, dia sholat. Pas sholat, angin kencang, terbuka, tersingkap, maaf, mukenanya. Atau, maaf, tarungnya tersingkap. Sehingga kelihatan aurat, auratnya. Kelihatan rambutnya, kelihatan dadanya, kelihatan pahaknya, tarungnya. Kalau dia langsung tutup, langsung tutup, sehingga gak kelihatan, gak batal. Langsung sholat, lanjutkan. Tapi kalau pas buka, ah, nyaman, sejuk, pahak. Misalkan, Terbuka melayang-layang yang belakang melihat, waduh ada tompel di paha yang misal, ram, maka harom, enggak sah. Entah, tapi saya enggak terasa. Menurut saya saya tak bata, tak terbuka orang saya. Iya orang lain melihat, karena orang lain melihat maka dianggap bah, bata. Itu ya, wallahu a'lam. Bismillah.